Ada orang kaya yang dia itu kerja sosialnya tinggi. Kesadaran sosialnya tinggi. Jadi dia paling senang membantu. Tapi dia enggak sadar ini adalah pinjam modal yang haram dan seterusnya. Nah, kami contohkan di sini. Biasanya kalau di lebaran itu hari raya, biar pun jauh dari hari raya, hari raya biar siap-siap juga. Biasanya orang-orang kampung kan belanja ke kota. Ini mungkin saya hidup di kota. Apakah baju atau sarung atau oh apa sih yang bisa dicoba di kampung Panci segala macam. Jadi kita punya kenalan mungkin ada 50 desa. Dari beberapa orang-orang yang kita pilih dari 50 desa tadi boleh mengambil barang dari kita. Bayarnya nanti saat hari raya. Boleh ngambil sekarang dengan harga tentunya lebih tinggi karena tapi dia dijual di kampung bisa lebih tinggi lagi. Sam, orang-orang kampung, orang-orang desa diuntung kan semuanya itu. Karena pada enggak usah pakai modal bisa ngambil barang dan saya pun bisa menjual untung. Cuman kemampuan saya itu sebelumnya hanya membantu 20 orang saja, tapi permintaannya banyak sampai 50 orang. Lah 30 orangnya itu apa? Setan berbisik, kasihan, tolonglah dia. Loh terus saya modal saya enggak ada, wahai setan, wahai iblis. Lu tenang, karena ada pinjam duit. yang yang yang ada ribanya itu apa-apa nanti kan untung kebayar jadi jadi ini ini iblis ngomong betul cop jadi pahlawan melebihi daripada Tuhan dia dia seolah hebat dari Allah Allah Allah Allah dari subhanahu wa ta'ala pinjam ke tempat yang haram menolong menolong orang orang berkata ya Allah, karena engkau tidak bisa menolong, maka aku akan tetap tolong ബി ഡി ബാഹാൻ പേരിത ഹരം അപ്പാ പെൻ മലോ ഓരംഗം ഇനി ഓരോ ബലി സമബോഡി ഡേരാം ബന്ധു അപ്പം അലസാ ബന്ധരെ yang yang yang yang yang yang bangun pondok adalah Allah jangan jangan berikan dari harta haram haram haram ambil yang bersih dan halal tidak perlu kita kita memberikan yang haram, nah, ini ini keyakinan yang harus dibangun nah membaca sejarah Nabi agar kuat dalam hal ini. Jangan sok jadi berjuang tapi dengan cara yang haram. Nah, tadi lihat akhirnya betul saya bisa membagi-bagikan macam-macam untuk orang ബ്രിറ്റാ ഹർമിം ഹലി ജാഗ്ര സെവാം ജാങ് ഹർവ് ബോൾ ബഗി kebayar juga. Jadi saat neraka-rakanya kita sudah kontrak neraka sudah kebayar juga. Dikuasai oleh apa? Iblis. Sok jadi pahlawan. Tidak perlu sok jadi pahlawan. Allah Maha Kuasa. Allah Maha kaya.